Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudhlil fala Allah Syahadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan nabiyyuhur rasul shallallahu alaihi wasallam wabarakatuh Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Shalikin Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bab Salatil Ahlil Azar Ini salatnya orang yang punya uzur atau dalam saya kembangkan lebih luas adalah uzur-uzur yang boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat jumat Atau uzur artinya alasan-alasan yang membolehkan Baginya tidak ikut sholat hmm. berjamaah Atau alasan yang membolehkan bagi dia tidak ikut sholat jumat Ini nanti akan kita lihat satu demi satu Dan apa saja uzur, apa saja alat perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang punya uzur meninggalkan sholat berjamaah dan sholat jumat Tipe yang pertama orang yang diberi uzur untuk tidak ikut sholat berjamaah termasuk yang punya uzur ya sholat yang punya uzur kalau nanti sholatnya punya uzur sholatnya mungkin tidak bisa berdiri maka boleh dia lakukan sambil duduk tidak bisa duduk sambil berbaring atau semampu dia ini adalah apa namanya eh, kaitannya dengan uzur kaitannya dengan alasan jadi nanti ada alasan eh, sholat artinya nanti ada beberapa alasan-alasan sehingga sholatnya itu misalnya tidak dilakukan secara berdiri dan ini termasuk uzur Uzur yang diberikan Tapi hanya diberikan kepada siapa Yang sholat tidak bisa duduk ini Nanti akan kita sebutkan Yang pertama orang yang diberi uzur Yang pertama adalah orang yang sakit Orang yang sakit Itu diberi uzur Banyak sekali Di antara uzur yang diberikan Bagi orang yang sakit Yang pertama Itu adalah apa eee, Sholat tidak dilakukan dalam kondisi berdiri Ini sholat Dilakukan sambil duduk Itu kalau dia tidak bisa berdiri Ini kita katakan Sakit yang dia tidak bisa berdiri Maka apa namanya Boleh sholatnya sambil ala, apa Uzur yang diberikan adalah Tidak sholat sambil berdiri Tapi sholatnya sambil duduk Atau sambil berbaring Ini alasan yang eh uzur yang dibolehkan bagi orang yang sakit. Berdasarkan hadit dari apa namanya? eh uh, sabda Nabi SAW kepada Umran, Imran bin Husain, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda salli salatlah sambil berdiri fa illam tastati kemudian fa illam yastati qa'idan ka kalau tidak mampu maka salat sambil duduk Tastate, kalau juga tidak mampu fa'ala jambin maka sambil berbaring hadis ini ruwayat bukhari tapi ini uh, uzur yang diberikan kepada orang sakit yang pertama yang kedua uzur yang diberikan kepada orang yang sakit yang kedua itu tidak ikut sholat berjamaah di masjid padahal sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah apa? wajib, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Tapi apa? Ada ada orang yang diberi uzur, diberi alasan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Siapa orang itu? Adalah orang yang sakit. Cuma nanti kriteria sakit yang bagaimana yang dibolehkan tidak ikut sholat berjamaah. Kriterianya sakit itu ada tiga. Kriterianya sakit itu ada tiga yang eh, sakit dikatakan sakit yang tidak ikut sholat berjamaah. Yang pertama adalah sakit yang e, akan bertambah penyakitnya kalau dia pergi sholat berjamaah di masjid. Artinya kalau dia keluar tambah penyakitnya. Yang kedua nanti kalau dia keluar sholat berjamaah akan memperlambat kesembuhannya. Dan yang ketiga akan memberikan pengaruh langsung. Dia sebenarnya sudah meriam. Begitu dia keluar dari rumah tambah meriamnya. Tambah misalnya. Atau tambah lemah, e, lemas. Makanya sudah. Maka uzur bagi dia tidak ikut sholat berjamaah. Karena kita katakan tidak semua sakit ya. Nanti kalau sakit kepala, sakit apa namanya panu, dan kemudian sakit untuk tidak ikut sholat berjamaah misalnya itu bukan alasan, bukan alasan. Jadi kriterianya sakit ada tiga tadi. Ini apa namanya? Kemudian yang kedua, yang ketiga. Orang yang sakit diberi alasan yang ketiga Untuk tidak ikut Di samping tidak ikut apa tadi Yang pertama sholatnya tidak berdiri Yang kedua apa? Tidak ikut sholat berjamaah Yang ketiga Yang diberikan kepada Orang yang sakit itu Adalah tidak ikut sholat jumat Tidak ikut sholat Jumat, kenapa? Karena Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan Bahwa apa? yang wajib sholat jumat itu Adalah orang yang sehat Bukan orang yang sakit. Kalau orang sakit ya sudah. Kalau tadi kriteria tiga sakit tadi ya, kalau sakit yang seperti itu maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Tapi dia punya kewajiban sholat duhur di di rumah. Kalau sholat Jumat tidak ada kewajiban. Kemudian orang yang uh, uzur yang diberikan kepada yang orang yang sakit yang keempat orang sakit yang keempat apa yang uh, uzur yang diberikan. Yang keempat itu adalah apa? Boleh menjama. Yang keempat adalah boleh menjama solat. Orang yang sakit, ya sudah. Dia boleh menjama solat antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu orang yang eh, apa namanya sakit. Dibolehkan untuk apa? Menjama solat. Yang boleh hanya duhur dengan asar, karena duhur dengan asar dihitung satu waktu, Kemudian maghrib dan isak itu dibolehkan karena itu terhitung satu waktu. Artinya apa asar dengan maghrib tidak boleh dijama, isak dengan subuh tidak boleh dijama, subuh dengan duhur juga tidak boleh di dijama. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, orang yang sakit diberi diberi keringanan bagi orang yang sakit yang kelima yaitu adalah apa? Tidak berpuasa. Itu adalah apa? orang yang sakit tidak diberi diberi diberi udur tidak ikut berpuasa puasa yang wajib tentunya kalau puasa wajib tidak di, diberi uzur, tidak ikut salat uh, tidak ikut puasa apalagi kalau untuk puasa sunnah ya kan untuk puasa sunnah orang yang sakit ya sudah kalau puasa ramadan saja diberi keringanan tidak berpuasa apalagi so, uh, puasa puasa sunnah Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahuwataala, waingkunto mardo awalasafarin, faid jatuminayamin uhar. Maka silakan anda ganti itu pada hari yang lain. Artinya apa orang uh, sakit diberi uh, uzur adalah apa tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Tapi ini adalah uzur uzur yang uh, apa namanya belum lagi nanti uzur yang diberikan. Bagi orang yang sakit itu adalah apa? Orang yang sakit itu eh, Apa namanya Misalnya apa namanya Udur yang diberikan bagi orang yang sakit mm -hmm. eh, Seperti misalnya apa? Misalnya apa? apa? Jihad nah, Termasuk jihad itu orang yang sakit itu diberi uzur. Diberi uzur tidak ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau haji tetap wajib ya. Haji dalam kondisi sakit yang jelas hanya boleh yang yang wajib-wajib saja. Ya kan? Kemudian eh, orang yang sakit juga yang saya ingin sampaikan adalah apa? Ada nanti beberapa orang yang sakit yang dibolehkan dia itu adalah apa? Sholat dalam kondisi misalnya apa? ada najasa di tubuhnya seperti orang yang kena penyakit besar, orang yang kena penyakit besar dia pakai pempers, ya kan? Ya misalnya dia pakai pempers ya, popok gitu ya, dia pakai popok, sholat kemudian keluar kencingnya, boleh nggak dia e, teruskan sholatnya atau dia batalkan sholatnya? Diteruskan, Kalau itu penyakit, Kalau itu penyakit maka diteruskan sholatnya, tidak perlu dia membatalkan, walaupun misalnya apa di popoknya itu ada najasa, dia tahu kalau ada najis ya dan air kencing. Tapi karena itu penyakit, karena itu sakit yang dia derita, maka apa kita katakan dibolehkan bagi dia solat walaupun misalnya apa, walaupun misalnya ada najasah di pakaiannya. karena popo itu kan pakaian, yang dia pakai ada najasah itu di dibolehkan. Tapi ini adalah apa termasuk uzur-uzur eh, yang dibolehkan bagi orang yang sakit. Kemudian, eh kalau itu penyakit, kalau itu penyakit maka nggak ada masalah. Misalnya orang sholat tahiyb seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang yang sakit, misalnya dia pakai kateter. Di rumah sakit kan dipakai selang, dipakai kan selang. Ternyata kan selang itu kan mungkin kencing akan mengalir. Sementara dia sholat. Sementara kateter itu kan kantong itu kan penuh dengan najasa. Di selangnya juga ada najasa. Iya kan? Boleh gak dia sholat sambil uh, kita katakan namanya sakit? Ya sudah. Uzur. Alasan yang membolehkan bagi dia tidak ikut sholat berjamaah. Demikian juga misalnya kalau dia punya penyakit. Apa namanya sudah dol kentut itu. Misalnya sudah kentut terus. Berat-berat-berat. Berat berat, berat, berat, berat, apa namanya, sudah. Ya sudah, kalau itu memang penyakit, ya kita katakan adalah apa? Uzur bagi dia tidak ikusor. Eh, apa namanya? Uzur. Nah, untuk, eh, ya sudah, dia tidak perlu wudu lagi, gitu maksudnya. Karena apa? Karena wudu sendiri, itu sudah me membuat dia sudah me me apa menyusahkan baginya. Gimana? Termasuk di dalamnya, uzur yang diberikan kepada orang yang sakit, itu apa? Yang ke-6. Yang ke-6. Kenal apa ketujuh? Yang keenam itu adalah tayamum, adalah tayamum bagi yang tidak mendapati air, misalnya orang yang atau orang yang sakit dia tidak, kalaupun ada air banyak tapi dia tidak bisa menggunakan air, ya kan? misalnya lagi di rumah sakit, ya kan? tidak ada orang yang membantu dia, kemudian sakit kalau kena air dia bertambah penyakitnya, Ya sudah kita katakan adalah tayam, tayamum, ini uzur. Ini termasuk alasan-alasan yang uh, dibolehkan bagi orang yang sakit. Baik, itu adalah uh, Jadi sudah ada berapa tadi uzur yang diberikan? Ada 6, 8. ya kan? 8. Iya, yang pertama kita ulangi, yang pertama apa? Yang pertama apa? Ah, solatnya sambil boleh sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Hmm. Yang kedua, tidak berjamaah di masjid. Bukan tidak berjamaah di masjid ya, karena berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Tidak berjamaah di masjid. Yang ketiga, tidak ikut solat jumat. Yang keempat, boleh menjama solat. Yang kelima, tidak berpuasa. Yang keenam, jihad. Ketujuh, enam tujuh. Jika penyakitnya apa namanya ada e, walaupun ada najasah di tubuhnya karena penyakit. Kemudian tayammum. tape itu ada ada delapan bagi. E, Adapun tata cara bagi orang yang sakit sholatnya tata cara sholatnya bagi orang yang sakit itu adalah apa ya sudah kita katakan kaidah yang harus kita pakai itu adalah kalau dia mampu berdiri maka dia lakukan berdiri karena berdiri itu termasuk rukun tidak boleh ditinggalkan itu tidak boleh ditinggalkan berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri ya sudah kita katakan sholatnya sambil duduk. Adapun duduk tata cara duduk, tata cara duduk yang paling bagus untuk orang yang sakit itu adalah duduk bersila. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit beliau duduknya bersila. Karena tata cara duduk di dalam sholat kita pernah sebutkan ada berapa? Ada berapa tata cara duduk di dalam sholat? Yang sudah kita sebutkan, ada berapa tata cara duduk di dalam solat? Ada? Ada? Ada? Empat. Ada empat. Yang pertama namanya duduk iftirros. Yang kedua duduk tawarok. Yang ketiga duduk ekah. Yang keempat duduk bersila. Jadi ini tata cara duduk ini yang di dalam solat cuma ada empat ini, ya kan? Cuma ada empat ini. Maka apa? Kalau kita orang yang sakit duduknya iftirahs, memberatkan atau tidak? Berat tak tidak kalau orang yang sakit duduknya iftirahs? Berat, iya kan? Duduk tawarruk? berat, duduk Eka ha? semakin berat, ya kan? Kemudian apa? Nah, duduk yang paling enak bagi orang sakit cuma satu, duduk bersila. Maka Nabi SAW memilih duduk bersila. Adapun duduk misalnya di atas kursi, di atas di atas kasur, di atas dipan, itu kan, ya sudah, karena memang e, dia tidak bisa duduk di lantai. Orang yang tidak bisa duduk. Kita katakan duduk yang dimasukkan adalah duduk di di lantai. Kalau duduk di lantai, tata cara duduk yang paling bagus adalah duduk mutarombe bagi orang yang sakit. Duduk bersila bagi orang yang sakit. Tapi kalau dia tidak memang tidak bisa berduduk, ya sudah, kita katakan duduk pakai kursi, duduk pakai apa namanya alas ya kan uh, duduk di atas kursi maka itu adalah apa yang di uh, yang di Adapun duduknya ketika duduknya sholatnya sambil bersila, kalau duduknya sambil bersila itu tidak mesti sujud ya, tidak mesti. Artinya apa? Cukup dengan isyarat isyarat kepala bahwa sujudnya itu lebih rendah daripada kepalanya. Artinya rukunya, afwan, bahwa sujud itu lebih rendah daripada Rukunya isyarat kepala. Jadi kalau ruku misalnya begini, kalau sujud diturunkan lagi, ya kan? Itu hanya isyarat. Jadi bukan, jadi bukan uh, orang yang sakit itu jidatnya nempel di lantai tidak. Kalau dia mampu sujud dengan nempel di jidat, ya itu lebih utama. Kenapa? Karena itu ada sunnah di dalamnya, ya kan? Karena sujud, kalau dia bisa sujud, kan berarti di situ ada yang wajib ada yang sunnah. Dan itu tentunya yang sunnah adalah lebih lebih utama. Tapi yang kedua, orang yang diberi uzur yang kedua yaitu adalah musafir. Musafir, musafir e, semua yang namanya musafir ya, semua yang namanya musafir, musafir itu adalah apa? Tentunya e, apa namanya? Niat ada niat untuk pergi ke suatu daerah tertentu e, untuk tugas tertentu. Uh, tugas tertentu dengan membawa bekal Itu adalah pengertian Dari musafir Jadi musafir adalah apa Memang dia niat Untuk uh, pergi ke suatu tempat tertentu Dengan tujuan tertentu uh, hmm. Hmm. Dengan membawa Bekal Itu adalah apa namanya uh, Pengertian dari musafir adapun dari sisi jarak Para ulama Sebagaimana yang sudah kita sebutkan Tidak ada batas jarak tidak ada batasan jarak syafar dan juga tidak ada batasan minimal dan maksimal jarak syafar dan juga tidak ada batasan minimal dan maksimal waktu syafar jadi ada dua ya ada jarak jadi jarak itu tidak mengenal apa namanya begitu sudah ada niatan niatan pergi dengan membawa bekal ke suatu tempat tertentu ya kan dan tentunya pergi safar ini kembali ke uruf. Kembali ke uruf masing-masing. Ya. Kembali ke uruf. Artinya urufnya kalau orang Sleman Bantul kira-kira safar atau tidak. Itu tanyakan. Urufnya, kalau itu memang safar ya sudah kita katakan. E, begitu dia sudah keluar dari rumahnya di Sleman, kemudian dia pergi ke Bantul, Kemudian apa? Di bantul dia boleh menjama sholat. Boleh dia apa namanya e, nah ini orang yang musafir. Nah apa saja apa saja uzur yang diberikan kepada orang yang musafir? Uzur-uzur yang diberikan kepada orang musafir yang pertama adalah apa? Adalah e, mengkosor solat. Ini yang pertama karena ini yang paling pokok. Yang paling pokok bagi musafir itu adalah apa? Mengkosor solat, meringkas solat yang 4 menjadi 2 Artinya apa? Sholat yang 4 rakaat, dia kerjakan hanya 2, 2 rakaat. Itu namanya apa? Kosor. Maka ini disunnahkan. Memang ada khilaf diantara para ulama, kalau di kitab Manhajus Salikin, itu dikatakan sunnah. Dikatakan mengkosor itu, hukumnya adalah sunnah. Coba dilihat di bukunya. Bahwa apa? Mengkosor sholat itu, hukumnya adalah sunnah. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan mengkosor sholat bagi musafir hukumnya adalah wajib jadi memang ada ada khilaf diantara para ulama dalam masalah ini tentang e, musafir itu e, mengkosor sholat itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah jumhur mengatakan bahwa itu adalah sunnah, sebagian dari ulama menyatakan bahwa mengkosor itu hukumnya adalah wajib tapi kalau di Sena atau dalam kitabnya Manajus Salikin mengatakan bahawa itu adalah sunnah. Seperti misalnya salat duhur dia tidak kerjakan empat tapi dia kerjakan dua. Salat asar dua, salat hisab dua. Misalnya seperti yang dilakukan, misalnya ketika apa namanya jemaah haji, jemaah haji ketika di Arafah, wukub di Arafah yang dikerjakan apa salat duhur dua. Salat asar dua, kan di jamak kosor, ya kan? Karena itu musafir dan e, orang haji. Dan ketika maghrib dan isa dikerjakan di mana? Di musdalifah. Hah? Lah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh asar dulu baru duhur, enggak boleh. Isa dulu baru maghrib, enggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Tetap harus berurutan. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isa. Kalaupun misalnya kita belum solat magrib. Kemudian kita masuk waktu isya. Tetap kita solat magrib dulu. Baru solat isya. Tidak boleh solat isya dulu. Baru solat magrib. Itu tetap tidak dibolehkan. Walaupun kita mendapati. Misalnya kita belum solat magrib. Sementara kita dapati jamah solat isya. Kita belum solat magrib. Kita musafir. sehingga Kita belum solat magrib. Kemudian sehingga tujuan, Kemudian mendapati jamah solat isya. Mendapati jamaah solat isya. Apakah yang kita kerjakan solat isya bersama imam? Ataukah solat maghrib? Tidak, kita solat maghrib. Niatnya tetap solat maghrib. Kemudian nanti rakat yang ketiga kita tahiyat kemudian salam. Kemudian masuk ke rakat yang keempat bersama imam kita hitung rakat yang pertama. Nanti ada beberapa cara ada, ada tiga opsi uh, yang kita kerjakan bagi orang yang uh, tidak ikut solat isya artinya bersama imam. Bagi yang musafir. Kalau misalnya kita belum sholat duhur. Kemudian kita mendapati jama sholat asar. Ya sudah kita niatnya sholat duhur. Iya kan? Walaupun imamnya niatnya sholat asar. Dan dalil menunjukkan perbedaan niat itu kan boleh. Berbeda niat antara imam dengan mamum adalah boleh. Mamumnya niatnya sholat duhur. Imamnya niatnya sholat asar. Iya kan? Ini dibolehkan. Dan itu termasuk perkara yang boleh. Allah Ta'ala Alam. Teh itu... Uh, alasan yang diberikan kepada orang musafir yang pertama apa? Mengkosor solat. Yang kedua adalah menjamak solat. Adalah menjamak solat bagi orang musafir boleh menjamak solat duhur dengan asar, maghrib dengan isak. Cuma kalau musafir berarti apa? Ada jamak kosor namanya, ya kan? Jamak solat duhur dua rakaat, kemudian solat tasawuf dua rakaat. Jadi cuma empat diberi keringanan ada empat rakaat yang diberi keringanan dua rakaat sholat duhur diberi keringanan dan dua rakaat sholat tasawuf diberi keringanan kemudian yang ketiga ini musafir dibolehkan menjamak sholat ya tidak ada itu tidak ada kilaf diantara para ulama ini kemudian apa yang ketiga diberi keringanan bagi orang yang musafir yang ketiga adalah tidak berpuasa boleh tidak berpuasa Ramadan. mampu atau tidak mampu, boleh dia meninggalkan puasa Ramadan. mampu atau tidak, hmm. mampu maksudnya kuat atau tidak kuat. Ya kan? Saya kuat berpuasa sampai sore, kuat musafir, tapi kenapa dia pinginnya berbuka nggak ada masalah, boleh, ya kan. Dan tidak ada, tidak ada istilah apa namanya kefaro bagi dia tidak ada dosa kalau dia tidak, tidak ada memang uzur alasan yang dibolehkan bagi orang yang musafir itu adalah apa? Baik itu safar yang jaraknya pendek maupun safar yang jaraknya panjang, waktunya panjang, iya kan? Karena ada safar itu kan macamnya ada empat. Ada safar yang jaraknya panjang, waktunya juga panjang. Iya Safarnya jaraknya panjang, waktunya panjang seperti orang Umroh haji itu kan jaraknya Indonesia Indonesia ke Jeddah itu kan berapa kilo itu? Ada sekitar 8.000-9.000 kilo. Ya kan? Itu 9.000 kilo. Itu kan jarak panjang itu. Karena ditempuh dalam waktu 12 jam. 10 jam. Karena 8 jam kalau misalnya pas 10 jam itu. Berarti kan rata-rata kalau 8.000. 8.000 kilometer. Dengan ditempuh waktu 10 jam. Itu kan berarti kecepatan pesawat 800 kilometer per jam. Kan hitungannya begitu ya kan. Kan tinggal diumumkan aja di pesawat. Dan di pesawat itu kan sudah ada, di kursi, di kursi, di ada anunya apa namanya, kita ini sudah menempuh jarak berapa kilo, ya kan? Lepas dari Indonesia, Soekarno-Hatta, kan sudah ada. Sudah ada uh, menuju ke Jeddah, ini sudah ada. Ini di sini dihitung, kita sudah lewat 500 kilo, sudah lewat 1000 kilo, sudah lewat 2000 kilo, sudah lewat 5000 kilo, ya kan? Itu kan sudah. Itu jaraknya panjang, waktunya juga. Panjang karena ditempuh dalam waktu 10 jam, iya kan? 10 jam, ada yang 11 jam, ter, apa namanya perjalanan. Apalagi tuh apa namanya menyusahkan, apalagi kalau naik ekonomi, iya kan? Rata-rata kalau pesawat ekonomi, kalau yang mungkin eksekutif, ya mungkin bisa nyenyak tidurnya, iya kan? Kalau uh, musafir dia tujuannya Kalau dia tujuannya dan dia bisa sampai di tujuan uh, Di tujuan maka dia sholat di tujuan Jangan sholat di bis Kenapa? Karena di bis itu kekurangannya banyak Dia tidak bisa sempurna Artinya uh, sholatnya Tidak usah sholat di bis Misalnya kalau di bis Atau di pesawat Misalnya kita di Jogjar mau ke Jakarta Ya kan, Yogyakarta mau ke Jakarta. Kalau saya sampai di Jakarta, misalnya kita berangkat jam 12 misalnya pas duhur ya kan. Pesawatnya kan tidak mungkin kita sholat duhur di bandara. Kenapa? Karena sholat duhur di bandara sudah ketinggalan pesawat, ya kan. Karena boarding pasnya mungkin sudah setengah jam sebelum, ya kan. Iya, artinya sama, subuh, subuh, sama, mau sebelum subuh. Misalnya kita berangkat sebelum subuh, sampainya di Jakarta misalnya masih waktu subuh. Ya sudah, kita sholatnya di Jakarta. Tapi kalau saya nanti kalau di pesawat, saya nanti kalau misalnya berangkat sampai di Jakarta, di Jakarta misalnya karena pesawatnya harus antri, ya kan? jadi dia muter-muter di udara, muter dan itu nanti habis waktu subuh, khawatir nanti habis waktu subuh, ya sudah dia sholat di pesawat. Itu adalah apa? Itu kita melihat kondisi tertentu. Melihat kondisi, kalau memang... Dia bisa landing, artinya mendapati waktu subuh di Bandara Soekarno Hatta atau di Halim, maka kita katakan kita kerjakan sholat subuh di bandara. Tapi kalau misalnya di pesawatnya masih muter-muter di atas di udara, ya kan, karena harus antri masuk, harus antri turunnya, maka apa sudah kita sholat di pesawat karena khawatir nanti subuhnya sudah habis. Itu tergantung melihat. Sama dengan kalau kita naib bis, naib bis juga adalah apa? Eh, sama sebenarnya semua. Kalau misalnya kita bisa sampai di tujuan, eh, maka kita sholat di tujuan. Walaupun misalnya eh, sholat asar tibanya di tujuan, sholat eh, asar sementara kita belum sholat duhur, tidak masalah. Ia kan. Misalnya kita berangkat duhur, tiba waktu asar di tujuan. Ya sudah kita kerjakan waktu duhurnya nanti di tujuan. Di ketika sudah di tujuan tidak usah kita kerjakan di bis, di pesawat nggak perlu, kita kerjakan nanti di di tujuan, di terminal atau di stasiun atau di bandara, nah, itu yang kita kerjakan. Tapi itu yang kedua yang diberikan alasan bagi orang yang musafir tadi yang kedua apa? Menjamak sholat. Kalau tadi korsor yang kedua men, menjamak. Yang ketiga adalah apa? Berbuka di berbuka puasa di bulan. Ramadan. jadi mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat, iya kan tadi saya sebutkan, uh, Afan, Safar itu ada berapa tadi, ada 4 macam ya Safar yang pertama tadi apa ada yang jaraknya panjang, waktunya juga panjang ada Safar yang jaraknya panjang waktunya pendek ada juga, jaraknya panjang, waktunya juga pendek, Jogja Jakarta itu berapa kilo 500, ya kan? 500-an kilo. Jogja Jakarta itu kan jarak panjang. Tapi ditempuh hanya waktu satu jam. Ya kan? Waktunya pendek, ya kan? Berarti waktunya apa? Jaraknya panjang tapi waktu yang ditempuh adalah pendek. Yang ketiga, ada safari yang jaraknya pendek, waktunya panjang. Jaraknya pendek, tapi waktu yang ditempuh adalah apa? Panjang, ya kan? Karena macet sini sini Jakarta sini Jakarta berapa kalau naik bus ya mungkin jaraknya panjang waktunya panjang ini jaraknya pendek tapi waktunya panjang misalnya di sini Jogja Solo Jogja Solo tapi ditempuh dalam waktu 3 jam iya kan tiga jam karena waktunya sebenarnya jaraknya pendek 60 kilo iya kan Jogja Solo jaraknya 60 kilo tapi waktu yang ditempuh adalah apa panjang bisa 3 jam kalau misalnya lagi karena solo jogja tidak seperti dulu ya kan. Kalau sekarang orang mau ke bandara aja udah macet, iya kan. mau macet, apalagi sudah sampai ke solo bisa berapa macetnya, ya kan? Itu adalah apa? E, kemudian ada jarak atau ada juga yang jaraknya pendek waktunya lama kalau misalnya muter-muter, iya -muter, kan. Mau ke solo, Jogja solo tapi lewatnya Gunung Kidul. Iya kan. Jogja Solo tapi lewatnya Gunung Kidul ya kan, lewat Semen nanti turun Sukoharjo baru ke Solo ya itu kan apa namanya? Atau dari mau ke Solo lewat uh, lewat apa namanya? Magelang ya kan? Lewat Magelang, lewat Boyolali. Nanti Magelang, Boyolali uh, baru ke Solo ya kan. Iya kan? Atau ya jaraknya panjang banyak ya kan. Itu kan jaraknya pendek tapi waktu yang ditempuh panjang. Ada yang yang keempat adalah apa? Jaraknya pendek juga waktunya pendek. Ya kan? Musafir, misalnya, sambil contoh, kita tinggal di Baitul Mosinim. Tinggalnya di Baitul Mosinim. Pengen safar. Safar misalnya ke Jakarta. Ya kan? Atau pengen ke Solo lah. Terserah kemana safar, ya kan? Begitu sudah keluar dari rumah, sudah dia bawa bekal, bawa tas, bawa sudah keluar dari rumah keluar dari rumah misalnya jam uh, belum duhur lah sebelum duhur begitu dia keluar mau ke mana misalnya ke jombor atau mau ke iya kan mau ke jombor atau mau ke mana lah atau mau ke bandara uh, bandara maka apa dia keluar begitu dia sudah keluar dari rumah keluar dari rumah kemudian azan duhur dikumandangkan kemudian apa baru keluar dari rumah dari rumah ke masjid sini berapa meter berapa meter Misalnya rumahnya ah, di belakang sini. Ya kan? Depan masjid atau di belakang. <laughs> Kemudian azan Duhur, sudah dia bawa ransel, bawa tasnya, pergi ke masjid. Di sini dia jamak kosor. Boleh. Padahal jaraknya berapa meter? Boleh dia mengkosor sholat. Kenapa? Karena sudah terhitung safar. Dia sudah terhitung musafir. Karena musafir itu kan begitu keluar dari rumahnya, iya kan? Artinya dia tidak kembali lagi ya. Dari masjid nanti kembali lagi ke rumahnya bukan di situ musafir. Itu bukan musafir namanya. Begitu dia sudah keluar dari rumah. Kemudian tinggal, singgah di sebuah masjid. Kemudian dia sudah di masjid. Walaupun rumahnya dengan masjid hanya 10 meter. Atau 50 meter atau 100 meter. Boleh dia mengkosor sholat. Ini adalah apa? E, kita katakan bagi orang yang musafir. Boleh dia sudah menjama sholat. Demikian juga ketika pulangnya. Nah, ketika pulang dari rumah, sebelum sampai di rumahnya, baru sampai di Masjid Baitul Muhsinin, sudah. Begitu dia sampai di Baitul Muhsinin, boleh dia menjama salat, menjama dan qasar. Begitu sudah jama qasar, so sampai di rumah, padahal cuma 10 meter, iya kan? 10 meter sampai di rumah sudah berarti kan masih terhitung musafir. Karena pulang dan perginya. Jadi, jadi bukan dihitung kalau bilang Kan itu sudah sampai di wilayahnya. Wilayah itu kan masih, uh, kita katakan wilayah medari sampai mana. Ya kan? kan masih batas itu kan tidak ada. Batas jarak pendeknya itu berapa kan tidak ada. Islam tidak pernah menetapkan. Terkadang Nabi SAW menjama sholat di Mina. Di Mina itu dengan masih adalah, uh, apa namanya. Nabi SAW juga pernah menjama antara Madinah ketika masih sampai di Kuba. Beliau menjama sholat dan kosor. Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba itu berapa kilo? Berapa kilo? Masjid Kuba. Hah? Lima. Hah? Perkiraan berapa kilo? Ya. Kalau naik bis, karena naik bis kan hitungannya bis mungkin berapa menit? Sepuluh menit nyampe ya kan. Ah, menit nyampe dari Masjid Nabawi ke ke Masjid Kubah. Nah itu adalah apa? Nabi SAW menjamak solat di Kubah. Kenapa? Karena posisinya beliau dari apa? Ah, dari eh, Madinah mau ke Mekah. Padahal Kubah itu masih kota masih masih masih masuk kota Madinah. Masjid Kubah itu kan masih masih kota Madinah. Tapi apa? Karena Nabi SAW sudah mulai safar dari Madinah, kemudian apa? Sampai ke artinya pergi ke Mekah. Kemudian apa? Sehingga di Masjid Kubah beliau sholat dan jamaah. Walaupun masih di wilayah kota Madinah. Jadi ini sama kalau kita misalnya dari dari rumah, kita sampai di Masjid Betul Mosin, kita jamaah kosor, tidak ada masalah. Walaupun jaraknya hanya 10 meter misalnya. Teh ini yang ketiga yang diberikan uzur bagi orang yang musafir. Yang keempat, bagi orang musafir yang keempat diberikan uzur adalah apa? E, tidak ikut sholat berjamaah tidak ikut sholat berjamaah dia sebagaimana orang musafir orang musafir makanya kita katakan apa dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid ya kan e, artinya dalam perjalanan dia perjalanan terdengar azan wajibkah dia sholat berjamaah di masjid ketika terdengar azan bagi orang musafir jawabannya adalah tidak tidak wajib ya kan dia tidak wajib kenapa bagi orang yang tidak musafir begitu azan dikumandangkan wajib dia mendatangi masjid wajib dia mendatangi masjid bagi musafir maka apa? Ya sudah azan, adzan. Nah, dia tetap perjalanan. Walaupun perjalanannya naik kendaraan naik motor apa naik naik mobil apa naik bis, pesawat dan seterusnya, ya kan? Kemudian yang ke berapa? Yang kelima tidak ikut salat Jumat. Orang musafir tidak ikut salat Jumat. Ini adalah apa? Uh, ini Ini uzur-uzur yang diberikan kepada orang yang uh, musafir, yaitu adalah apa? Nah, cuma kita katakan ya musafir. Kalau musafir tadi menjamak solat, mengkosor, itu apakah semua musafir dalam arti? Karena musafir kalau tadi ditinjau dari sisi apa tadi? Jarak ya kan? Ditinjau dari sisi jarak itu ada empat tadi. Kemudian ada juga safar ditinjau dari sisi dari sisi zatnya. Dari sisi zatnya, safar itu ada tiga macam. Safar itu ada tiga macam. Ada safar to'at. Ad, safar yang to'at. Yang kedua ada safar maksiat. Dan yang ketiga safar mubah. Safar itu ditinggalkan dari sisi zatnya. Itu ada tiga macam. Ada safar to'at. Ad. Safar to'at seperti contohnya apa? Haji, umroh. Iktikaf di tiga masjid. ya kan? Iktikaf di tiga masjid kan safar. Nah, iktikaf ingin di masjid Nabawi, ingin di masjid, masjid Haram. Iktikaf di masjid Al-Aqsa. Itu kan safar. Ini kita katakan adalah apa? Ini safar yang to'at. Safar to'at contohnya apa lagi? Panggilan orang tua. Birul Walidein. Ini adalah apa? Ini termasuk termasuk safar to'at. Nah, jihad. Itu safar To'at. jihad. Kemudian ada safar yang kedua namanya safar maksiat. Safar maksiat. Safar untuk maksiat. Saya pengen judi di Hongkong. Berjudi di Hongkong. Kong, ya kan? Karena orang berjudi di mana? di uh, ya di Bangkok, di mana, iya kan? Di Amerika, di pengen judi. Nah itu safar maksiat. Nah, safar dari Indonesia ke Amerika untuk judi itu kan maksiat iya kan? Nah itu safar Namanya safar maksiat Atau safar untuk kemudian apa e, Ziarah kubur Safar untuk Ziarah kubur, mohon maaf Misalnya safar ke Wali 10 Bukan wali songo lagi, tapi sudah wali 10 Jadi mulai dari dari Cirebon sampai ke Jawa Timur Sampai Surabaya Nah, ini safar, kita katakan safar yang yang haram kenapa? karena safar yang maksiat karena safar ziarah kubur itu safar maksiat apalagi niatnya safar, saya ingin ke Masjid Nabawi, ingin ziarah kuburannya Nabi itu haram walaupun safar untuk niatnya, safar untuk ziarah ke Masjid, haram, eh, Masjid Nabawi ke kuburannya Nabi SAW itu adalah haram itu tetap tidak boleh jadi Adapun kita misalnya pergi ke masjid Nabawi, kemudian kita kemudian berkunjung ke kuburannya makamnya Nabi itu boleh, ya kan? Itu dibolehkan. Tapi ketika niatnya tujuannya adalah untuk ke makam Rasulullah Sallam, maka itu adalah haram. Rasulullah Sallam saja kuburannya tidak boleh kita ziarahi, apalagi selain dari Nabi, Iya kan? Kira-kira mohon maaf misalnya Rasulullah dengan Wali Songo kira-kira lebih Wali sepuluh kira-kira lebih Ah lebih bagus mana, ya kan? Tentunya tidak ada khilaf, ya kan? Bahawa Rasulullah SAW itu lebih baik. Itu saja yang orang yang terbaik saja tidak boleh kita ziarah, apalagi selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentunya adalah pemborosan harta. Dan itu termasuk doa tulmal, masuk dalam kategori menyenyakan harta benda. Tapi uh, itu safar maksiat atau safar yang untuk e, misalnya apa namanya zina saya pengen ke Bali nonton orang telanjang itu lain pergi ke Bali ke Lombok pengen lihat orang telanjang itu termasuk ya Safar yang haram dia pengen ke Pantai Kuta Pantai Sanur untuk kemudian apa lihat bule-bule lihat, telanjang itu haram hukumnya pergi ke Lombok Pantai Senggigi, Pantai Kuta, Pantai mana ya kan Kemudian pengen apa namanya. Di mana saja. Ya kan? Ke Labuan Bajo. Ke Bunaken. Mau lihat ke mana. Uh, ha? Kalau itu safar yang maksiat, Ingat. Safar maksiat itu kalau niatnya untuk apa? Maksiat, ya kan. Untuk berzina. Untuk apa namanya. Berjudi. Untuk begal. Ya kan. Ya kan begal-begal-begal Jakarta itu dari mana? Hah? <gif> dari mana-mana ya kan? Dari ada yang dari Lampung, dari Medan, dari uh, Palembang, iya kan? Kita katakan dari mana? Dari Jawa juga ada, dari kan begal namanya begal dari mana? Punya, iya kan? Makanya kita merampok untuk apa? Be safar untuk begal. Nah, itu termasuk safar yang apa? Safar yang maksiat. Kemudian yang ketiga, safari yang ketiga adalah safari yang mubah. Safari yang mubah. Mubah itu contohnya safari safari untuk belanja, itu belanja. Ya kan? Pengen belanja ke, saya pengen beli pakaian ke Tanah Abang, ya kan? Belanja pakaian ke Tanah Abang. Pengen belanja sepatu di pasar Jatinegara. Nah, semua jenis sepatu di pasar Jatinegara ada. Sepatu yang murah sampai yang mahal ada, ya kan? itu di pengen cari pasar batu ake di pasar jati negara juga ada pasar batu ake ya kan ada satu mal sendiri itu khusus batu ya. pengen belanja jam tangan pengen belanja kacamata pengen ke pasar senen lari ke pasar senen ya kan? itu adalah apa namanya semua punya ini ya kan elektronik lari ke pasar glodok nah, ya kan? nanti semuanya ada semua sudah sudah punya pasar ya kan itu adalah safar yang uh, safar kalau pengen cari loakan-loakan cari di Jawa Timur sana ya kan pasar uh, apa namanya oh kalau di Jakarta ada Roxy namanya ya kan barang-barang import tapi harganya miring ya kan harga miring barang import tapi harganya miring harga jutaan sampai di Indonesia cuma jadi ratusan ribu itu adalah apa? Nah, ini ini kita katakan safar yang mubah. Mubah itu untuk dagang, untuk bisnis, untuk bisnis bisnis saja sajalah. Ya kan? Pergi ke Bali beli sapi. Ya kan? Karena sapi di Bali murah. Masa dibawa ke Jawa pas kurban mah harganya mahal, ya kan? Ini kita katakan uh, bisnis yang uh, yang apa namanya? Safar, safar yang untuk bisnis, maka itu adalah boleh, mubah. Atau safar yang kedua yang mubah untuk tamasya, untuk jalan-jalan aja, ke mall, dia pengen ke dari sini pengen ke mana? Uh, Jakarta ke mall Jakarta, atau di sini ke Pasar Puri, ke mana? Surabaya, uh, itu artinya pengen belanja aja, pengen apa? Istilahnya bukan apa jalan-jalan aja, pengen tahu kota kota Surabaya, pengen tahu kota Bandung, pengen tahu kota Jakarta, kota Bogor, kota semua pengen tahu. Kemudian apa itu? Safar yang mubah. Boleh. Safar yang mubah. Kemudian yang ketiga, Safar yang mubah. Contohnya lagi apa? Safar untuk memang rekreasi. Rekreasi, ya termasuk nanti berobat. Safar berobat. Di Jogja misalnya, patah tulang. Dia larinya kemana? Solo. Rumah sakit ortopedi. Karena di situ paling banyak spesialisnya. Ketimbang di Jogja misalnya. Itu adalah apa? Safar. Orang dari Solo pengin berobat ke Jogja lari spesialis mata ke dokter yang. Lari ke semuanya dari dari mana-mana larinya ke rumah sakit tiap karena di sini paling banyak, iya kan? Itu safar berobat. Safar berobat yang adalah termasuk yang di yang dibolehkan. Termasuk safar ya re rekreasi. Rekreasi, iya kan? ah, rekreasi tamasya ya, yang rekreasi ya, Iya kan? pengen ke apa semua lah ke Raja Ampat yang ada di sorong. Pengen ke mana? Uh, melihat pegunungan di Pegunungan Jaya Wijaya. Jaya Wijaya uh, ke daerah Papua ya kan. Menarik ke Papua pengen orang pengen mendaki gunung. Dia mendaki gunung kan safar mendaki gunung ke puncak Jaya Wijaya. Iya kan? Sampai 5000 m di marebu meter, 3000 meter ke atas sudah salju. Itu satu-satunya salju di Indonesia cuma ada di Papua. Kalau enggak percaya silahkan ini. Satu-satunya salju yang ada di Indonesia cuma di Papua. Itu di daerah pegunungan Puncak Jaya Di atas 3500 ya. Ini apa namanya? Eh, itu adalah apa? Itu apa? Orang musafir ya. Orang musafir diberi keringanan. Ah banyak tadi. Kemudian orang musafir. Diberi keringanan bagi orang musafir juga. Yaitu adalah apa? Apa orang musafir diberi keringanan? Adalah apa? Boleh menunda. Boleh menunda. Apa namanya. Apa menunda. Misalnya kita katakan sholat. Sholat itu tertunda sampai beberapa sholat. Jangan sampai misalnya tiga solat empat solat tertinggal boleh dia musafir nanti yang artinya tertahan dia tidak bisa mengerjakan solat nah, solat dalam kondisi dia dalam kondisi tertentu dia tidak bisa mengerjakan solat menjamak dan seterusnya ya, sudah nanti dijamak empat sekaligus nggak ada masalah itu dalam kondisi tertentu ini orang-orang musafir dibolehkan baginya. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi uzur yang ketiga. Adapun salatnya orang musafir, ya sudah kalau salatnya orang musafir, salatnya orang musafir itu adalah apa? Kalau dia imamnya 4 rakaat, maka dia ikut 4 rakaat. Kalau musafir dia bermakmum kepada imam yang mukim, imamnya mukim, maka musafir tidak boleh koser sama sekali, tidak boleh. Dan itu tidak sah solatnya. Kalau dia koser, misalnya apa? Imamnya solat duhur, dia rakaat dua, imamnya tahiyat awal, kemudian makmumnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia berdiri, niatnya solat tasaw, rakaat yang ketiga keempat itu enggak boleh, itu tidak tidak dibolehkan bagi musafir. Nah, kemudian apa? Kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim. Imam yang sempurna. Maka makmum tadi wajib sempurna. Walaupun dia musafir. Tapi kalau imamnya musafir. Imamnya kosor. Sementara makmumnya kosor. Ya sudah dia ikut kosor. Dia ikut kosor. Tinggal melihat, kalau misalnya mamum kita datang, musafir, mamum musafir, dia masuk ke sebuah masjid. Dia tidak tahu imamnya ini musafir atau mukim. Imamnya kira-kira musafir atau mukim. Maka apa? Kalau dia melihat bahwa ini adalah masjid tetap, masjid tetap, masjid yang ada imam tetapnya misalnya, maka apa? Berarti dia ini adalah mukim. Berarti dia ikut nanti empat. Dia ikut empat tapi kalau dia misalnya apa namanya lihat masjidnya bukan masjid musafir bukan masjid tetap maksudnya bukan imam tetap ya masjid yang di situ persinggahan hanya masjid persinggahan nah sementara dia masuk ini dan jamaah yang asli itu sudah tidak ada maksudnya jamaah yang pertama itu sudah tidak ada ya kan karena dia masuk dia mendapati hanya jamaah yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya. Maka apa? Maka dia melihat. Maka apa? Kalau uh, saya musafir, saya niatnya salat duhur kosor. Begitu imamnya apa? Namanya kosor. Maka sudah saya kosor. Begitu imamnya sempurna, saya menyempurnakan. Itu aja. Nah, itu aja bagi orang yang musafir. Jadi ini. Iya kalau asar boleh dikosor Cuma kalau sholat bersama imam Sholat duhur Maka tetap dia 4 rakaat Setelah itu dia menjamak dengan asar Asarnya 2 rakaat Asarnya adalah 2 rakaat Dia sholat maghrib bersama imam Tetap 3 Kemudian nanti sholat isya 2 rakaat Kemudian orang yang ketiga Yang diberi uh, Diberi uzur yang ketiga adalah orang dalam kondisi perang dalam kondisi dalam keadaan perang kalau dalam keadaan perang maka uzur yang diberikan itu adalah apa satu uh, apa Tep, nanti tetap menjam tidak apa namanya boleh menjama sholat. Boleh menjama sholat. Kemudian e, kosor. Kalau itu dia musafir. Karena kondisi dalam kondisi perang itu kan boleh jadi ada yang mukim. Ada yang musafir. Ya kan? Seperti yang terjadi di perang badar. Di perang badar itu kan. E, perang badar. Itu ada yang musafir. ada yang Ada yang tidak. Ada yang musafir. Ada yang tidak. Ya kan. Jadi karena pejuang, orang yang berjuang itu kan tidak mesti orang situ juga ya kan. Belum tentu ya kan. Misalnya kita katakan, misalnya seperti di Rohingya sekarang. Di Rohingya, apa namanya? Namanya pejuang di Rohingya kan ada pejuang asli memang orang sana. Ya kan. Ada orang sana. Kalau orang sana ya tetap apa? Dia sholat dalam kondisi perang, tapi dia tetap mukim. Iya kan? Karena dia masih penduduk sana. Tapi bagi orang yang di luar, misalnya dari Arab Saudi datang dari dari relawan, relawan yang datang itu kan musafir. Iya kan? Musafir, maka pak dia hukumnya adalah apa? Menjama, mengkosor. Tapi kalau relawan, apa namanya pejuang, boleh nggak dia menjama sholat? Boleh. Kenapa? Karena kondisi perang itu membolehkan dia uh, apa? Menjamak sholat. Menjama sholat cuma dia tidak ada. Tidak ada kosor. salat asar tetempat, sholat, uh, sholat dur tetempat, sholat asar tetempat. Itu yang dalam kondisi perang. Artinya boleh men menjamak. Yang kedua boleh apa? Nah, boleh apa? Kosor hanya diberikan kepada yang musafir. Kalau yang mukim tetap menyempurnakan. Kemudian yang ketiga dibolehkan tidak berpuasa. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang uh, kondisi perang. Dalam kondisi perang boleh dia tidak Berpuasa. Kenapa? Karena ketika perang badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang badar itu kan terjadi bulan Ramadan. Apa kata sahabat? Faminnah sa'im wa minal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Artinya apa? Ketika perang badar berkecamuk. Nah itu ada yang musafir, ada yang, ada yang berbuka, ada yang tidak. Artinya apa? Berpuasa atau tidak berpuasa itu diberi keringanan. Kalau dia berpuasa tetap berpuasa itu lebih bagus lebih baik misalnya. Tapi bagi orang yang uh, dalam kondisi perang walaupun dia penduduk asli, tapi karena dalam kondisi perang maka apa boleh dia tidak berpuasa Ramadan. karena lagi ber, apa namanya sedang berkecamuk lagi perang kemudian dalam kondisi kehausan kecapean lari sana sini ya kan oh, butuh apa namanya uh, ada yang kuat ada yang tidak ini. Maka boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa? Eh, Salatul Khauf. Ini saya tambahkan bagi orang musafir. Tadi saya ada tambahan bagi musafir. Musafir itu tidak boleh diberi keringanan. Uzur. Apa uzur yang diberikan kepada orang musafir? Tidak ada sholat rawatib. Tidak ada sholat sunnah. Rawatib kecuali Koblia Subutok. Itu bagi musafir. Musafir itu sama sekali tidak ada sunnah rawatib. Maka tidak boleh ada niatan sunnah rawatib bagi orang musafir. Saya sunah Koblia Bakdia itu tidak ada. Adapun misalnya di Masjid Al Haram dia di Masjid Nabawi itu kan musafir. Tapi dia sholat sunnah sebelumnya atau sholat sunnah sesudahnya. Kenapa? Karena ini sholat nafilah mutlak. Karena di Masjid Nabawi atau di Masjid Al Haram. Boleh kita solat sunnah sebelumnya sebanyak mungkin yang anda inginkan, ya kan? Tapi jangan niatnya kau Walaupun itu di masjid Nabawi, walaupun itu di masjid Luharot, ya kan? kan? Walaupun itu kecuali hanya kau subuh saja, kecuali hanya kau Tapi kalau kau belia duhur di masjid Nabawi, jangan niatnya kau belia. Niatnya sudah solat sunnah dua rakaat. solat sunnah dua rakaat. solat sunnah dua rakaat sampai ikomah dikumandangkan. Sebanyak mungkin yang anda lakukan. Karena sholat di Masjid Nabawi. Nah itu tentunya keutamanya banyak. Keutamaan apalagi di Masjid Al-Haram misalnya. Di Masjid Al-Haram. Tahiyatul Masjid tetap. Semua sholat. Selain dari Kobliya saja. Tetap sholat malam, sholat witir, sholat tarawih. Kemudian tetap sholat duha. Tetap sholat yang lain. Artinya tahiyatul masjid. Itu bagi musafir tetap boleh. Cuma yang diberi keringanan adalah apa? Uzur tidak apa? Tidak ada sunnah rawatib koblia atau bakdia, kecuali hanya koblia subuh saja. Kalaupun dia tidak mengerjakan musafir tidak mengerjakan koblia dan bakdia, tetap pahalanya itu tetap dicatat sebagai sunnah koblia dan bakdia dengan syarat apa? Kalau dia punya rutin, kalau dia punya kebiasaan sebelumnya koblia dan bakdia. Kemudian dia safar, walaupun dia tidak mengerjakan tetap dihitung. Tetap dicatat sebagaimana dia sunnah kobliya dan badia. Adapun dia salah sunnah dua rakaat, dua rakaat itu dapat tambahan tersendiri. Itu dapat tambahan tersendiri apalagi kalau itu terjadi di misalnya, di tiga masjid. Nah, masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Karena memiliki keutamaan tersendiri. Tinggal dilihat, kalau dia safar, kerjanya misalnya dia tinggalnya di Jogja, tapi dinasnya di Solo. Kerjanya di Solo. Kan banyak yang, iya kan? Kalau dinasnya di Solo, ya berarti selama dia di Solo, dia safar. Walaupun misalnya dia masuknya jam 7 di Solo, pulang jam 4, misalnya. Dia kerjanya, atau pegawai negeri, misalnya. Iya kan? Tapi tinggalnya di Jogja, tapi dia pegawai negerinya di Solo, misalnya. Nah, boleh. Kalau dia musafir, sekarang saya tanya musafir atau bukan? Pekerja musafir atau bukan? Kalau musafir ya berarti ya tidak ada kewajiban tadi yang kita sebutkan. Kan uzur. Cuma nanti pertanyaan bagaimana kalau dia mukim? Dia mukim, dia mukim misalnya apa namanya uh, nanti dalam kondisi tertentu kita katakan kalau ada hajat. Nanti ada hajat boleh dia menjama salat boleh menjamak salat dan tidak ada dan boleh dia tidak uh, artinya tidak, boleh bagi dia meninggalkan salat berjamaah. Contoh misalnya apa? Mata kuliah, kuliah jam 2 sampai jam 4. Kuliahnya iya kan? Kuliahnya jam 2 sampai jam 4 sore. Kapan dia salat asar? Azar asar kan terdengar azan. Mahasiswa terdengar azan, tapi apakah kewajiban bagi dia apa namanya? Kalau melihat Tinggal melihat. Kalau misalnya kompromi dengan dosen. Bahwa mahasiswa boleh meninggalkan ketika adhan. Maka ya sudah dia tinggalkan. Tapi kalau tidak boleh. Ya sudah dia ikut kuliah. Sholat asarnya nanti berjamaah bersama dengan mahasiswa-mahasiswa begitu selesai dari kuliah. Boleh dia meninggalkan sholat. Artinya uzur nanti. Termasuk uzur. Termasuk uzur yang dibolehkan. Termasuk juga uzur yang dibolehkan. Itu seperti siapa? Seperti misalnya DPO. Tahu DPO ya? DPO. Data pencarian orang. Daftar pencarian orang. Ini orangnya dicari sama polisi. Dicari polisi. Kalau dia pergi ke masjid TCBM nanti ada polisi mata-mata nanti diciduk. Dia diciduk. Boleh gak dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid? Pertanyaan. DPO boleh nggak dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid? Karena dia DPO. Kalau dia pergi ke masjid kan ketahuan orang banyak kan? Apalagi ada, ada fotonya ya kan? Dia punya gambar, dia punya gambar dipasang di mana-mana di tiang listrik, di jalan-jalan. Nanti kalau ada, dia pergi ke masjid, nanti ada jamaah loh. Ini kan fotonya kok hampir sama, mirip dengan yang di, akhirnya lapor polisi, ya kan? Apalagi kalau itu sayembara. Siapa yang bisa ini ini ini dapat hadiah 1 miliar, iya kan? Dapat uang 100 juta ya. Siapa yang tidak kepingin 100 juta? Cuma nunjukkan orang ini sama polisi, iya kan? Maka DPO kira-kira uzur enggak dia tidak ikut sholat berjamaah. <laughs> Hah? Ini adalah apa? ini ini juga masalah pembicaraan para ulama, iya kan? Ini juga dibicarakan. Nah, dalam masalah fikih juga tetap dibicarakan. Karena dilihat apa namanya. Sekarang saya taubat. Karena ada orang DPO dia taubat. Dia taubat akhirnya dia menghindar dari semuanya. Dia lari menyendiri di mana di hutan. Tapi di mana pokoknya di kota lain. Dia taubat. Sampai kemudian apa. Eee, istilahnya 5 tahun 10 tahun itu kan sudah tidak ada DPO nya. Karena sudah gambar itu sudah tidak ada orang mungkin secara fas sudah berubah ya kan tadinya tidak jenggotan jadi jenggotan ya kan tadinya cuma bajunya biasa sekarang sudah jubahan sudah sorbanan kan orang beda sudah berbeda nah, kalau dulu misalnya dia jenggotan DPO kemudian setelah itu kemudian dia apa dia sudah berubah nah, sudah berubah dia taubat artinya taubat dari dari anunya maka apa dia menghilang, nah, itu ada para ulama sebahagian dari ulama menyatakan boleh uzur bagi dia tidak ikut salat berjamaah dengan cara betul-betul dia taubat. Dia taubat, nah, artinya taubatan nasuha Jadi begal misalnya dia begal, dia begal kemudian apa dia taubat nasuha Taubatan nasuha, kemudian dia menghindar dari dari apa namanya tempat-tempat keramaian, dia tinggalkan. Kemudian dia e, apa menyendiri sampai beberapa tahun kemudian baru dia keluar muncul tapi sudah dalam bentuk beda ya sudah tapi dia sudah taubat makanya sudah kita katakan adalah apa e, begitu dia sudah begitu sudah tidak tidak ada lagi ini maka wajib tetap baginya sholat berjamaah di di masjid. Adapun tata cara sholat dalam kondisi khauf. tata cara sholat dalam kondisi khauf itu ada beberapa macam, ada beberapa macam tata cara. Kalau yang disebutkan di buku Manahij Salikin itu mungkin hanya apa namanya satu, cuma satu macam. Tapi sebenarnya kalau di dalam kitab fikih itu sekitar ada tujuh tata cara. Ada tujuh, tujuh macam tata cara solat dalam kondisi perang. Macamnya itu ada tujuh. Tapi saya ringkaskan mungkin hanya uh, empat. Ada empat. Yang pertama, kita lihat yang pertama, tata caranya. Tata cara dalam kondisi apa? perang. Nabi SAW ketika perang, itu pasukannya selalu dibagi dua kelompok. Ini harus dipahami. Bahwa ketika dalam kondisi per perang, jadi pasukan itu dibagi dua satu kelompok menjaga musuh dan satu kelompok sholat berjamaah. Saya tambahkan ini uzur bagi sholat dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang tidak menghadap arah kiblat. Uzur yang diberikan kepada sholat dalam kondisi perang adalah apa? Apa uzurnya? Tidak menghadap kiblat, tapi menghadap kemana? Musuh. Kalau menghadap kiblat musuhnya di belakang ya habis dia. ini, ya. Jadi perang yaitu kiblatnya adalah musuh. Walaupun musuhnya di sebelah timur dia menghadap ke timur sholatnya. Tidak boleh menghadap ke barat. Kalau dia menghadap ke barat habis dia. Ya. Artinya tetap dia menghadap ke sholatnya imamnya. Imam itu walaupun berjamaah tetap menghadap ke musuh timur misalnya. Uh, musuhnya ada di selatan dia menghadap ke selatan. Musuhnya ada di utara dia ke utara. Itu adalah apa? Uzur. diberikan kepada orang dalam kondisi perang tidak menghadap qiblat. Adapun tata cara sholat dalam kondisi perang yang pertama adalah apa? Kan selalu dibagi dua kelompok, dibagi dua. Misalnya, ya kan pasukan itu dibagi dua. Kemudian apa? Kita ambil misalnya ya sudah lah kelompok seratus seratus lah ya. Seratus pasukan menghadap ke musuh dan seratus pasukan sholat. Bagaimana tata cara sholatnya? Yang pertama, Nabi Sosalam ini mengimami masing-masing. Misalnya kita anggap sholat subuh ya, sholat subuh. Berarti Nabi Sosalam sholatnya dua kali. Sholatnya dua, sholat subuhnya dua, dua kali. Kenapa? Karena dia mengimami kelompok pertama sholat subuh, kemudian mengimami nanti kelompok kedua juga sholat subuh. Ya kan? Ini tata cara yang pertama bagi imam. Artinya dia sholat subuhnya berapa kali? dua kali, ya kan dua kali sholat subuh, ya kan, cuma yang kedua dihitung sunnah, makanya dalil berbeda antara imam dengan mamum perbedaan niat itu boleh, mamumnya niatnya sholat subuh wajib, tapi imamnya sholat subuh yang kedua adalah dihitung sunnah, ya kan. ini tata cara yang pertama, masing-masing apa, dua kelompok ini Nabi saw mengimami masing-masing. tata cara yang kedua, tata cara yang kedua dari sholat dalam kondisi perang, misalnya sholat subuh, kita ambil sholat subuh ya. Karena yang dua rakaat aja. Karena kalau sholat duhur kan empat. Ya kan? Thay, sholat subuh dua rakaat. Dalam kondisi perang. Maka Nabi SAW mengimami satu rakaat. Jadi kan dua kelompok ini. Kelompok yang pertama yang sholat bersama Nabi itu hanya dapat satu rakaat. Jadi dia satu rakaat. Jadi sholat, satu rakaat bersama Nabi. Iya kan? Jadi takbir, dia takbir bersama imam. Ruku, iya kan? tedal kemudian sujud dua kali kemudian ketika Nabi Sosalam berdiri rakaat yang kedua ini berdiri rakaat yang kedua ya makmum tadi yang satu kelompok ini kan e, mereka kan tidak berdiri mereka langsung berdiri bergantian jadi mereka pergi pergi meninggalkan soft yang kelompok yang kedua menjaga musuh dia masuk ke soft bergantian jadi hanya dapat satu rakaat ini satu ini tata cara satu rakaat. Nah kelompok yang kedua solat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mereka berdiri kan. Nah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ruku mereka juga ruku. Kemudian eh, sujud mereka juga sujud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahiyat salam. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat kan salam kan. Assalamualaikum. Maka apa kelompok ini melanjutkan menambah satu rakaat. Menambah satu rakaat masing-masing. Iya kan? Jadi yang kelompok kedua kan dapat hanya satu rakaat, ya kan? Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka apa? Mereka menambah masing-masing satu rakaat. Begitu mereka sudah selesai, maka apa? Mereka maju menghadap ke musuh yang tadi kelompok satu yang hanya dapat satu rakaat, mereka mengkodok masing-masing satu rakaat. Masing-masing mengkodok artinya apa? Menambah satu rakaat masing-masing. Paham ya? Ini tata cara yang ke Dua. Tata cara yang ketiga, tata cara yang ketiga adalah apa? Adalah e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dua kelompok ini tetap dihitung, artinya dibuat dua soft di belakang, musuhnya di depan, musuhnya misalnya di depan Rasulullah di sini, maka apa? Pasukannya yang pertama, yang kedua dibuat dua soft. Dibuat 2 sop. Itu kalau 2 sop panjang misalnya. Kalau di medan perang. Kalau misalnya uh, dibuat. Ya misalnya mungkin boleh jadi 10 sop. 10 sop yang di. Yang kelompok kedua 10 sop ya kan. Yang 10 sop dari pertama sampai 10. Itu kan kelompok 1. Dari 11 sampai 20. Itu kelompok 2. Maka apa? Mereka sholat. Sama-sama takbir. Sama-sama takbir bersama Nabi. Ketika Nabi SAW takbir. Mereka juga takbir. Semua takbir. Allahu Akbar, semua takbir semua takbir paham ya, ketika imamnya Rasulullah s.a.w. ruku maka yang ruku itu hanya kelompok satu yang satu barisan satu atau kelompok eh, sop pertama saja kita bagi dua kelompok aja ya. jadi kelompok yang pertama itu yang ruku kelompok yang kedua tetap berdiri kenapa? Karena, karena musuh kan di depan jadi kelompok yang pertama tetap ruku imam Rasulullah ruku yang sholat pertama ruku semuanya. Begitu semuanya apa namanya ee, etidal berdiri. Ketika semuanya berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri etidal dengan kelompok pertama etidal, maka kelompok yang kedua ruku. Kelompok yang kedua ruku kemudian etidal, ya kan? Sama-sama sudah etidal. Kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Nah yang sujud yang mana? Kelompok satu. Ya kan, tetap kelompok satu yang sujud, artinya sopi yang pertama dia sujud bersama Nabi dan kelompok kedua tetap tidak sujud, tetap berdiri, tetap berdiri, menjaga musuh, artinya berjaga. Begitu Nabi Sosolom sudah duduk, ah duduk, kemudian apa? Artinya sudah uh, selesai dua kali sujud, kemudian berdiri rakaat yang ke dua, ya kan? Kemudian apa? Yang di belakang itu sujud dua kali, yang di shof yang kedua, ya kan, kelompok kedua sujud dua kali, kemudian apa? Berdiri. Nah, ketika sama-sama berdiri, maka pertukaran tempat. Yang tadi yang pertama shof yang pertama pindah ke shof kedua, yang shof kedua pindah ke shof pertama. Jadi gantian. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku yang ruku yang mana? Shof pertama, tapi dia kelompok kedua. Iya kan, paham ya? Nah, itu sama. Nanti begitu sudah sama nanti posisi tadi rakaat yang pertama posisinya ketika Nabi Sallam salam mereka semuanya salam bareng. Itu tata cara solat dalam kondisi perang. Tak nah, tidak dan itu dalil sebenarnya menunjukkan bahwa boleh hajat itu kan ada karena dalam kondisi perang. Nah, Jalang jalam. Kalau prakteknya uh, mau mau dipraktekkan nggak pak? Atau penjelasan sudah cukup? Apanya? Yang tetap yang imam yang takbir. Tetap yang takbir adalah imam. He? Eh? Kalau tadi sudah ditukar, sudah tukar berarti kan apa? Lah tidak ada. Jadi masing-masing Begitu kan mereka berdiri kan langsung sujud. Yang kelompok kedua kan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri rakaat yang kedua mereka langsung sujud, sujud, ya membaca doa sujud, kemudian duduk diantara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian berdiri. Berarti kan sama-sama sudah berdiri. Nah ketika sudah sama-sama berdiri. Iya seperti masbuk. Kemudian apa? Ah, Baru tukaran tempat. Yang tadi di depan mundur ke belakang. Iya kan? Dia mundur berarti yang di sini. Yang di belakang maju ke depan. Maju ya sudah. Ketika Nabi SAW rakaat yang kedua ruku. Maka yang ruku mana? Kelompok ini ya kan? Yang sob pertama, tapi dia aslinya kelompok kedua, iya kan? Dia ruko, dan ini tetap apa? Berdiri, karena dia tadi kelompok, tadinya dia kelompok satu, masuk ke belakang, dia tetap berdiri. Nah, ketika im, ketika Nabi SAW etidal, kemudian bangun sama-sama etidal, maka kelompok kedua ruko, iya kan? Ruko, kemudian masing-masing uh, ruko, kemudian etidal. Ketika sudah et Nabi S.A.W. sudah tahu bahawa mereka sudah tidak semua, kemudian baru Nabi S.A.W. sujud, kemudian eh, semuanya apa, sujud yang kelompok satu tadi satu kelompok eh, sujud, begitu semuanya sudah duduk, baru ini sudah duduk tahiyat ya, kemudian baru kelompok dua sujud sujud, kemudian apa eh, sujud dua kali, kemudian tahiyat karena sama-sama sudah tahiyat kan duduk itu kan sudah dalam kondisi bersiap-siap, ya, kan? siaga Kemudian apa? Ketika Nabi SAW salam-salam, mereka semuanya salam bareng. Ini tata cara uh, sholat dalam kondisi perang. Nah, Hah? Nah, iya sah Tetap membaca jahar. Artinya sholat, isya kan rakaat. kalau itu bukan musafir ya. Karena per perang itu kan ada yang uh, misalnya imamnya bisa jadi mukim, bisa jadi musafir. Misalnya kalau dalam kondisi mukim sholat dalam perang itu kan kalau dia mukim tetempat sholatnya satu tempat Ia kan? tidak boleh dikosor kosor itu kan hanya haknya khusus musafir, tidak boleh orang yang mukim kosor, tidak sah sholatnya orang yang mukim itu kosor tidak boleh kalau bilang boleh, ah nanti sholat duhurnya dua rekat, sholat tasarnya dua rekat nanti dia sholatnya saya nanya sendiri saya penginnya solatnya duhur dua rakaat itu enggak boleh. Makanya apa? E, mengkosor solat itu hanya hak khusus bagi musafir saja. Selain dari musafir maka tidak dibolehkan. Allahu Allahuhudalalum. Paham ya? Ya ini ini kalau e, semua hadis yang berbicara tentang solat dalam kondisi perang itu perang di masa Nabi saw. Perang di masa Nabi tidak ada bom. Ini kita bicara ano dulu ya, tidak ada bom. Jadi apa namanya dulu yang ada cuma panah pedang. Panah pun juga itu kan melihat jarak. Ya kan? Jarak kan tidak mungkin jarak panah itu hanya berapa meter ya kan? Hanya jadi kalau misalnya 200 meter berhadapan panah mungkin belum sampai belum sampai jadi masih masih anula jadi berhadapan Nah sholat dalam kalau sekarang bagaimana kalau kita sholat perang dalam kondisi sekarang maka pakai ya sudah kalau memang perang itu sudah berkecamuk dan perannya itu sudah pakai senjata pakai pakai bom apa pakai rudal pakai apa namanya. Ya sudah maka apa sholatnya apa masing-masing sudah sholatnya masing-masing kalau memang berjamaah di berjamaah ya sudah berjamaah dan mereka sudah tahu posisinya uh, bahwa itu tidak akan sampai ke mereka maka berjamaah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti itu sudah dan kewajiban kan sholat tetap wajib walaupun sedang berkecambuk dalam kondisi perang. Makanya dalam hadis dalam hadis dari uh, apa namanya dalam ayat farijalan urubanan maka dalam sholat dalam kondisi perang boleh sholatnya sambil berjalan, boleh sambil berlari, boleh sambil naik. Uh, kalau sekarang naik tank, naik pesawat, jadi dia misalnya dia pesawat dia membawa pesawat sambil dia sholat nggak ada masalah. Sambil dia sambil dia bawa pesawat sambil sholat nggak ada masalah. Walaupun misalnya pesawatnya jungkir balik, jungkir balik dia sholat ya tetap dia sholat, nggak ya. ada masalah. Artinya itu kalau kita terapkan sekarang ya sholatnya semampu dia, semampu dia. Misalnya sambil nembakan sambil nembakan tank kemudian dia sambil sholat karena memang harus sholat pada jam itu ya sudah. dia sholat sambil sambil apa namanya e, nembakkan senjata gak ada masalah artinya ini sholat diberi keringanan sholat sambil ngintip dia yang sambil misalnya sholat Akbar, kemudian ngintip kemudian apa namanya e, senjatanya sniper misalnya dia paskan kemudian dia tembak kemudian dia teruskan lagi sholatnya gak ada masalah itu, itu kita katakan adalah apa Uh, sholat kalau memang kondisinya perang itu sudah berkecamuk. Wallahu taala. Iya. Enggak hanya musafir hanya qasar saja, menjamak tidak. Kalau menjamak itu orang mungkin boleh menjamak Tadi kita sudah menyebutkan apa? Kosor itu ada khilaf diantara para ulama tentang sunnah atau wajib. Kalau kosor itu wajib, maka tidak boleh. Tidak harus dia kosor. Kalau dia berpendapat wajib, maka kosor itu hukumnya wajib. Tapi kalau dia berpendapat sunnah, kalau dia berpendapat bahwa kosor itu adalah sunnah, berarti haknya boleh dia tidak kosor. Boleh dia tidak. Kan boleh dia tidak mengkosor. Tapi kalau dia mengkosor, apa? Sunnah. Kalau dia mengkosong adalah sunnah. Kalau dia tidak mengkosong berarti boleh. Lebih tinggi mana? Ya sunnah. Kalau dia apa namanya ambil yang sunnah. Ya kan? Mengambil yang sunnah. Tapi kalau dia berpendapat wajib berarti tidak boleh. Tidak boleh dia apa? Uh, tidak mengambil. Wajib dia harus tetap kosong. Allah taala. Ini juga, ini juga adalah bah kita katakan uh, baik itu um, musafir yang lama. Ya kan. Lama enggak ada masalah. Misalnya dia dinasnya 10 tahun di ya kan. Yogyakarta sewil rawiri tapi 10 tahun. 10 tahun setelah itu kan baru mutasi ke Yogyakarta. Enggak ada masalah itu. Ya, Berarti selama 10 tahun dia qashar boleh. Allah taala. Apa tuh? Hujan. Naam. Uh, salah satu udzur. Nah, ini salah satu udzur yang dibolehkan eh uh, Menjama solat, kalau menjama solat, menjama solat ya, kita katakan ini menjama. Menjama itu diberikan kepada yang pertama orang yang sakit, yang kedua musafir, ya. yang ketiga dibolehkan menjama solat kalau hujan, karena dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama antara duhur dan asar, nah, dalam kondisi hujan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama antara maghrib dan naishah, ketika dalam kondisi hujan. Hadisnya banyak hadisnya dan hadisnya itu artinya apa namanya e, kalau dalam hujan, nah pertanyaan hujan yang bagaimana yang dibolehkan menjamah solat adalah hujan yang membasahi artinya apa kalau anda berdiri anda basah berarti boleh menjamah solat tapi kalau anda berjalan tidak basah iya kan hujan tapi tidak basah maka Maka tidak ada jamaah. Kemudian menjama pun juga. Menjama ketika dalam kondisi hujan. Itu hanya di masjid. Itu pun yang menentukan adalah imam. Tidak boleh makmum. Ayo jamaah. Kita Jamak Tidak boleh. Makmum tidak boleh. Tidak boleh merintahkan imam untuk menjamak. Dia provokasi. Nah, imam. dijamak imam. Tuh, enggak boleh. Karena yang berhak menentukan jamaah atau tidak adalah imam. Kemudian itu pun hanya di masjid. Kalau di rumah tidak boleh menjamak. Ngapain dia menjamak di rumah? Iya kan? Hah? Kenapa? Karena alasan kenapa di masjid dibolehkan menjamak? Kenapa? Karena alasan nanti hujan. Kalau dia ke masjid itu nanti menyusahkan dia. Iya kan? Menyusahkan dia. Tapi kalau misalnya begini. Kalau ada orang hujan deras, hujan deras Kan Muadhin mengatakan sollofirihaliku, sollofimuyutiku. Misalnya Muadhin mengatakan sholatlah di rumah-rumah kalian, karena ini hujan. Jaga. Kan? Maka apa? Kalau dia ini kan keringanan, uzur tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Termasuk alasan-alasan yang membolehkan tidak ikut sholat berjamaah di masjid adalah hujan. Adalah hujan. Maka yang di rumah dia tidak pergi ke masjid. Yeah. Dia apa namanya? Dia sholatnya di rumah. Tapi tidak boleh ada jama' bagi dia. Iya kan? Yang sholatnya di rumah tidak ada jama' Tapi yang sholat di masjid Maka apa? Disunahkan bagi dia sholat Berjama' Apakah sholat di jama' Antara duhur dengan asar. Jadi ketika nanti maghrib hujan Sudah di jama' dengan isa. Begitu sudah jama' pulang. Walaupun hanya apa? Begitu ternyata sudah jama' isa Hujannya berhenti. Atau baru dua rakaat sholat isya, baru dua, dua rakaat sholat isya hujannya berhenti, diteruskan atau diteruskan, diteruskan, Ayah. diajari makanya kan yang makanya tadi kemarin, maka yang berhaji imam itu kan orang-orang yang memang paham. Tadi sudah dijawab sebenarnya. Kan saya katakan kalau hujan anda berjalan tidak basah, itu kan berarti. Tapi kalau berdiri, berdiri saja anda basah, itu sudah, nah itu sudah boleh menjamak. Itu kriterianya, kriteria hujan yang boleh menjamak. Taif, kalau misalnya apa namanya musafir. Jadi memang uh, musafir. Kalau dia ikut sholat Jumat. Kalau dia masuk. Dan ikut sholat Jumat bersama imam. Maka apa? Maka musafir tidak boleh menjama antara duhu, Jumat dengan asar. Kalau musafir ikut sholat Jumat. Maka musafir tidak boleh menjama antara Jumat dengan asar. Ini masalah khilaf. Jumhur al-ulama menyatakan Jumat dengan asar tidak boleh dijamat. Ada sekitar 23 perbedaan antara sholat duhur dengan sholat jumat. Perbedaannya sekitar ada 20-an. 20 20-an lebih. Seus Emin menyebutkan ada sekitar 23 perbedaan antara sholat duhur dengan sholat jumat. Di antaranya adalah apa? Salat Jumat, Jahar. Salat Duhur, Syir. Salat Duhur, Salat Jumat, Dua Raka. Salat Duhur, Empat. Salat Jumat, ha, bacaannya tertentu. Ya kan? Sahabismarrabi kalala dan halataka di ghasiyah. Kalau Salat Duhur, bacaannya bebas. Itu perbedaan. Perbedaan yang ketiga adalah apa? Yang berikutnya. Apa perbedaan? Haa? Jumat ada khutbah. Duhur tidak ada khutbah. Kemudian apa? Jumat. Apa lagi? Tidak ada kobliya. Jumat tidak ada kobliya. Sholat duhur. Ada kobliya. Kemudian perbedaan yang berikutnya. Mandi. Sholat jumat ada siar sebelumnya. Ada mandi. Sholat duhur tidak ada mandi. Sholat jumat pakaiannya sunannya warna putih. Ia kan? Ah, Pakaiannya bersih. Pokoknya bersih. Iya kan? Seperti kayak apa namanya? Kayak lebaran, iya kan? Salat zuhur dia ya, pakaiannya bebas. Tidak ada tidak ada aturan bahwa salat zuhur wajib sunahnya adalah pakaian putih tidak. Tapi kalau salat Jumat, kemudian salat Jumat ada eh, apa namanya? memakai wangi-wangian sebelumnya. Iya kan? Memakai wangi-wangian. Salat zuhur tidak ada syariatnya. Kemudian salat Jumat apa namanya perbedaannya adalah apa? Yang datang lebih awal akan dapat pahala yang lebih besar. Yaitu apa? Siapa yang datang pada waktu yang pertama berkorban seekorunta. Yang kedua, berkorban seekor sapi. Pada Bara, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, berkorban seekor kambing. Kemudian yang keempat seekor ayam, yang kelima telur. Kalau dia datang sesudahnya, khotbah sudah khatib sudah naik di atas mimbar, maka malaikat sudah menutup catatan. Salat uhur, ada enggak orang yang datang awal dapat kuas, kurban e, onta, sapi, kambing? enggak ada. Kan? Tidak ada. Tidak ada penjagaan malaikatnya. Kemudian perbedaan adalah apa? Kalau salat e, Jumat, kalau salat Jumat itu e, tidak ada klimis. Tidak ada sunnahnya memakai minyak rambut. Kalau salat Jumat, afwan. salat Jumat, sunnahnya memakai minyak rambut. Hari Jumat, sunnahnya memakai Rambut itu diminyaki, Klimis. Kalau duhur gak ada. Tidak ada. Nanti dalam hadith. Dalam hadith Abu Hurairah. Itu sunahnya klimis. Hari Jumat. Cuma kita. Ini termasuk sunah yang banyak ditinggalkan. Sunah yang banyak ditinggalkan itu. Klimis. Klimis awal. minyak rambut ya. ya. Tapi jangan pakai jelantah. maksudnya ya pakai minyak rambut ya kan minyak uh, minyak rambut lah ya kan kalau dulu zaman dulu kan tanco ya kan <laughs> tanco minyak rambut tanco kalau itu kan zaman dulu sekarang kan sudah macam-macam dia ya kan ya itu tidak mutlak ya kalau misalnya orangnya jauh rumahnya. Saya suruh khotbah di tempat uh, rumah saya waktu itu di Piungan saya harus khotbah di tempat di Hah? Uh, iya. Di sini atau di sini? Saya di dari Bimba saya kan saya harus mengikuti perjalanan. Saya harus memperhitungkan jarak, waktu, iya kan? Kalau saya datangnya uh, saya mungkin setengah jam atau 15 menit saya berangkat dari rumah ke sini. Kira-kira nyanda atau tidak? Kan tidak, iya kan? Jadi tergantung tidak bisa apa namanya tidak secara mutlak. Kenapa? Karena perjalanan. Sekarang kan ada jarak, ada uh, khutib, khutib, saya harus khutbah di Masjid Condong Catur ya. di utara Yogyakarta, Masjid Darussalam. Itu dari Godean, dari Godean harus ke sana. Itu kan kalau saya berangkat jam setengah 12 belas, nah setengah 12 saya berangkat. Itu sampai sana, ya namanya juga macet, ya kan? Godean ke Ring Road itu sudah macetnya luar biasa, ya Belum lagi Ring Road, belum lagi nanti sampai di ini mana-mana sudah mulai macet. Jadi perhitungan, jadi berangkat jam 11. walaupun di sana nanti kita nunggu nah, sekitar 15 menit, 20 menit enggak ada masalah. Jadi itu adalah apa? Ya memang kalau rumahnya dekat bersampai, kalau Rasulullah kenapa diakhirkan? Karena rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan rumahnya di rumah Aisyah, jajar masjid. Ya kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku hatta tarawni. Wahai Bilal, kumandakan ikoma begitu saya datang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan kita tidak mendapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah kublia di masjid. Jangan, tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita dapati sholat kublia di masjid. Karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, Bilal sudah apa? Ikoma. Ketika Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sudah uh, masuk ke masjid, kemudian naik di atas mimbar, assalamualaikum, kemudian Bilal mau mandakan itu kalau masjidnya rumahnya dekat tapi kalau rumahnya jauh ya itu adalah Pak kita perhitungan jarak dan waktu dan para ulama menyatakan iya kan enggak uh, ada masalah Allah taala Kalau dia, eh, mohon maaf, misalnya menunggu, kalau menunggu misalnya ada rumah yang memang disinggahi, maka itu lebih baik dia singgah di rumah itu. Ya kan? Sebab kalau nunggu di jalan, kasihan juga masuk hafifnya di jalan nunggu, di parkiran nunggu, ya kan? Di parkiran nunggu, kasihan juga dia. Mendingan dia sholat masuk ke dalam masjid dia sholat, itu lebih utama daripada dia nongkrong di luar. Ya. Tapi kalau misalnya ada Misalnya di, kita pengen ada masjid, kemudian ada rumah yang memang di tempat singgah nah transit untuk dia transit sebelum dia ke masjid, maka itu adalah apa? Dia di, di rumah itu. Begitu nanti memberikan kesempatan kepada jamaah untuk kemudian sholat sunnah, sholat apa namanya, berdatangan itu adalah apa? Itu kalau ada atau ada kamar khusus untuk persinggahan. Sebab kalau kita datang ke masjid tidak ada tempat singgah, ya sudah mau di mana coba? Ah, mau di mana? Lebih utama mana dia di parkiran atau dia di masjid? Adalah di masjid. Ini tergantung kondisi, keadaan. Masa saya sering misalnya saya juga kadang lah ini saya mau di mana? Saya di parkiran. Ya kan? Kalau di parkiran buka HP di mana, ya kan? Mendingan dia di masjid. Itu tergantung dilihat kondisi. Lah, jamaah itu kan dicatat, malaikat itu akan berhenti mencatat kalau khutib sudah di atas mimbar. Tak naik mimbar. Tak lah, dalam hadis, dalam hadis Abu Hurairah itu adalah apa? Jika khutib sudah di atas mimbar, uh, sudah di atas mimbar. Begitu khutib di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka catatan sudah mulai ditutup. Bukan khutib dia masuk ke dalam masjid. Tak. Lah kalau khutibnya Jam sembilan sudah masuk di masjid, iya ya, kan? Diborong semua sama khotib, iya ya, kan? Jadi tinggal apa namanya? Dalam hadis itu adalah apa? E, dalam hadis adalah apa? E, khotib naik di atas mimbar. Wallahu taala. Ada lagi Kalau sholat kalau sholat Jumat jalan kaki lebih utama. Kalau sholat Jumat karena sholat Jumat itu adalah apa pahala yang dicatat itu diberikan itu adalah besar. Semakin banyak langkahnya maka semakin banyak pahala yang diberikan. Kalau kalau dia mau misalnya saya katakan tadi kalau dia bisa masuk masjid dan e, artinya tidak artinya dia mutar-mutar mesti karena para sahabat itu juga datang. Rumahnya di dekat masjid. Akhirnya apa? Dia mutar di masjid. Keliling. Sebelum masuk masjid dia keliling dulu. Keliling. Ah, keliling Masjid Nabawi. Baru masuk ke dalam masjid. Nah, itu untuk mendapatkan apa? Pahala semakin banyak langkahnya. Semakin banyak langkahnya. Jadi misalnya orang mau ke Masjid di CBM. Mau ke Masjid di CBM dari utara. Dari utara belok kanan. Belok kanan muter sampai ke sini. Itu lebih banyak pahalanya. Itu lebih banyak. Daripada dia ngambil utara langsung. kan? Tentunya adalah. Itu kalau perhitungan waktu. Artinya dia berjalan. Akan sampai di sini masih mendapati sholat. Allahu Taala. Jadi lah kalau memakai khuf, memakai khuf itu uh, tidak ada khusus sebenarnya bagi musafir. Jadi memakai khuf itu boleh untuk mukim dan boleh bagi musafir. Cuma ada istilahnya begini ada waktu yang diberikan eh, apa jangka panjang itu diberikan kalau musafir, itu dikasih waktu 3 hari, 3 malam untuk tidak melepas sepatu untuk tidak melepas sepatu 3 hari, 3 malam, kalau mukim hanya 1 kali 24 jam itu saja bedanya artinya memakai hoof itu boleh untuk musafir dan boleh untuk yang mukim, cuma untuk yang musafir itu dikasih waktu, batas waktu 3 kali 24 jam dia tidak melepas sepatu tidak melepas. Kalau misalnya imamah sorban 3 hari 3 malam kalau musafir enggak usah dilepasin. Sorbannya. Kalau wanita kerudungnya 3 hari 3 malam diangusan dia dilepas. Nah, kerudungnya. Misalnya kerudungnya eh ketika dia misalnya di dia berada, misalnya wanita pengen safar, wanita pengen safar bersama suaminya. Kalau nanti singgah di masjid umum, nanti berudungnya susah, iya kan? Maka apa anak sudah? Di rumah, dari rumah caranya adalah apa? Dia wudu sempurna, wudu, cuci tangan kumur-kumur wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, kemudian pakai kerudung, pakai jilbab, setelah pakai jilbab, basahi kedua tangan, basahi kedua tangan sudah, diusapin. Ubun-ubun, sudah. Nah, kerudungnya ini enggak usah dilepas kalau dia musafir tiga hari, tiga malam. Misalnya dia berangkat duhur, begitu dia misalnya sholat maghrib, Ya kan, athe kan sudah dijama dhuhr dengan asar misal. Ketika waktu maghrib tiba, sehingga di masjid, sehingga di masjid ya sudah kerudungnya enggak usah dilepas. Dia wudu, wudu tangan, ya kan. Kemudian kumur kumur, cuci muka, tangan sampai dengan siku. Nah, ketika kepalanya gimana? Ya sudah basah kedua tangan, diusap kepalanya, kerudungnya, kemudian cuci kaki, selesai. Kalau dia memakai kuf, kos kaki, maka kos kakinya yang diusap. Sudah enggak usah dilepas, cuma di diusap aja kerudungnya itu kalau apa itu kalau uh, memakai mengusap kerudung atau mengusap sorban kalau laki-laki sorban kalau wanita ah, jilbab Wallahu Taala baik uh, cukup ya saya kira saya bisa sampaikan insya Allah nanti pekan yang uh, uh, pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab salatil Jumat. Ah. Bab salat Jumat. Saya kira temis sampai kana aku lu ko lihat astagfirullah alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.